Berhubung kalau Elsa yang nyanyi kan berarti cewek. Berarti surat cinta untuk siapa dong? Ayu. Oh, untuk Mas Wahyu ya. Bapaknya oh. joget. Tangan di atas semuanya. Ya. Ramayana dan juga merpati. Cintaku Hanya Untukmu Ayo mas Jag ser